Halo, hi, apa kabar? Ada saya lagi Arioan Surya dari Pagar Kehidupan. Wah, aduh, mantep nih ya. Sekarang udah di minggu yang baru, kamu sudah ada di minggu yang paling baru dari hidup kamu. Kemarin sudah selama berhari-hari kita mendengarkan video dan audio dari saya. Kali ini saya ingin membuat sebuah video yang sekali lagi terinspirasi dari sahabat-sahabat di Pagar Kehidupan ya. Ada seorang sahabat di Pagar Kehidupan bertanya. Bagaimana caranya kita bisa mencapai tujuan dengan mudah? Ada nggak sih tipsnya mas bro yang mungkin bisa dibagikan di pagar kehidupan? Bagaimana cara sederhananya supaya orang itu bisa sukses, oke? Okay? Nah apabila kamu punya sebuah tujuan dan tujuan kamu terasa mungkin cukup berat Bahkan apabila kamu sekarang sedang menghadapi banyak cobaan dan kamu butuh support Tenang aja, video ini atau audio ini akan memberikan support kamu dan bisa membuka cakrawala pikiran kamu lebih luas ya. Amin. Jadi begini teman-teman, yang namanya dalam hidup ini selalu sederhana, simple. Simple banget. Sesimple apa mas bro? Simpelnya sesimple gini. Kamu bisa meraih apapun yang kamu mau, asalkan kamu punya bahan bakar yang tepat. Bahan bakar untuk bisa meraih apapun yang kamu mau adalah cuma satu Bahan bakar itu yang disebut dengan rasa percaya diri Betul sekali Kamu bisa meraih apapun yang kamu mau teman-teman Kalau rasa percaya diri kamu tepat porsinya dan benar Masalahnya yang susah itu bukan usahanya Yang susah adalah Kamu bisa gak sih percaya sama diri sendiri Kalau kamu tuh mampu mencapai tujuan Bener gak? Kamu punya tujuan besar Tujuan besarnya apapun itu Kamu selalu bertanya Gue bisa gak ya? Nah ketika kamu bertanya sebenarnya kamu sudah kehilangan rasa percaya diri Nah sebelum kita ngebahas rasa percaya diri Saya tanya dulu Sekarang kamu tahu gak pengertian percaya diri itu apa? Kalau seandainya saya ada di depan kamu Saya bertanya Eh Lo tahu gak sih rasa percaya diri itu pengertiannya apa? Kalau saya tanya gitu, pasti kebanyakan diantara kamu akan menjawab Rasa percaya diri itu berani bro Rasa percaya diri itu berani tidak berarti tidak takut Sebenarnya benar, tapi sebenarnya pengertian percaya diri itu tidak seperti itu Percaya diri itu artinya adalah Kamu percaya pada diri kamu sendiri bukan kepada orang lain titik. Sederhana kan? Ketika kamu mau mencapai tujuan, misalnya kamu ingin punya pendapatan besar dari online, ingin punya tabungan bermiliar-miliar padahal mungkin pendidikan kamu rendah, ingin membahagiakan orang tua padahal kamunya kurang mampu, tujuan apapun yang kamu miliki, kamu bisa mencapainya kalau percaya diri kamu kuat. Sayangnya, percaya diri itu susah buat kamu. Betul nggak? Nah, saya ingin membabarkan di sini rahasianya kenapa sih selama ini kok banyak orang di luar sana yang merasa susah mencapai apa yang mereka mau? Apakah sebegitu susahnya mencapai rasa percaya diri sehingga banyak sekali orang mungkin termasuk kamu yang susah mencapai tujuan hidup? Kesalahannya ada di mana? Kesalahannya adalah di sini. Dengarkan baik-baik. Orang menjadi susah mencapai tujuan, karena apa? Karena mereka berusaha memaksakan untuk percaya diri. Padahal mereka lagi enggak percaya diri. Sekali lagi, saya permudah bahasanya. Orang menjadi susah mencapai tujuan hidup mereka, mencapai goal mereka, penyebabnya karena mereka berusaha memaksakan diri untuk percaya diri. Itu salahnya. Padahal rasa percaya diri itu harus muncul secara alami. enggak boleh dibuat-buat. Kamu tidak bisa mengeluarkan rasa percaya diri dalam diri kamu kalau memang kamu lagi nggak pede. Nggak bisa, teman-teman. Nah, terus gimana, Mas Bro? Seandainya gua nih pengen menjadi orang yang percaya diri dalam waktu singkat. Ini dia yang penting. Rasa percaya diri itu bisa terbentuk dengan baik asalkan kamu punya satu hal yang disebut dengan bukti. Betul, bukti kamu nggak akan pernah bisa PD sebelum kamu menemukan bukti bahwa diri kamu sebenarnya mampu, betul nggak? Iya kan? Kamu mau buka usaha, kamu selalu bertanya, aduh nanti kalau gue buka usaha ini, gue mampu nggak ya? Iya kan? Tapi kalau misalnya sudah terbukti kamu mampu, kamu PD nggak? PD kan? Nah, kenapa orang bisa PD? Karena ada buktinya. Nah, itulah kesalahan terbesar kamu. Kamu bukannya berusaha mencari bukti, mengumpulkan bukti, yang kamu cari adalah gimana caranya gue pede. Memaksakan diri untuk pede. Sementara rasa percaya diri itu gak bisa dikejar, gak bisa dipalsuin, gak bisa dimanipulasi, gak bisa. Pede itu harus datang secara alami. Caranya, temukan dulu bukti bahwa kamu mampu. Itu. Jadi yang harus kamu rubah teman-teman Kalau selama ini kamu berusaha mencari rasa percaya diri Sekarang rubah Yang kamu cari bukan rasa percaya diri Tapi yang harus kamu cari adalah buktinya Bahwa kamu mampu mengerjakan apa yang kamu mau Nah itu dia mas bro Cari buktinya gue susah Orang belum action Nah itu dia masalahnya Gimana mungkin kamu bisa ketemu bukti Kalau kamu action aja gak berani Masalahnya, kamu itu terlalu sering berasumsi, berpikiran terlalu jauh, padahal langkah pertama aja juga belum Coba, bagi kamu yang ingin buka usaha, langkah pertama kamu apa? Udah terlaksana belum? Belum, nah, gimana bisa kamu menemukan bukti kalau kamu mampu, kalau kamu langkah pertama aja belum ada Bagi kamu yang ingin berbisnis, bagi kamu yang ingin meraih impian kamu, ada gak langkah pertama kamu? Berani gak menemukan langkah pertama kamu Melakukan langkah pertama Berani gak Ya Kebanyakan orang mengatakan Belum Nah Kalau belum Ya jangan salahin siapa-siapa Karena kalau kamu belum praktek satu langkah pun Gak akan mungkin kamu menemukan bukti Nah sekarang prakteknya adalah sederhana Dengarkan baik-baik Kamu tentukan apa yang kamu mau Tentukan goal Goal harus selalu jelas Itu nomor satu Goal harus selalu jelas berapa apa yang kamu mau dan kapan mau kamu terwujud itu apa dan kapan harus jelas itu yang pertama yang kedua setelah kamu menentukan goal kamu yang harus kamu kejar adalah langkah pertama dulu nggak usah mikir macam-macam tapi tapi tapi tapinya dibuang masukin tong sampah tong sampahnya dibuang ya tapinya dibuang ganti dengan langkah pertama dulu langkah pertama nggak usah seribu langkah pertama Oke, okay? Sesudah kamu melakukan langkah pertama, poin nomor tiga yang berikutnya harus kamu lakukan adalah Catat setiap bukti bahwa kamu bisa melakukan apa yang kamu mau Maksudnya gimana? Gini, Misalnya kamu pengen punya penghasilan dari bisnis misalnya 10 juta per bulan dalam waktu 3 bulan ke depan Bagus, goalnya sudah jelas Yang kedua tadi, ambil langkah pertama Misalnya kamu minjem duit dari siapa gitu, bagus Yang ketiga, kamu lakukan dulu apa yang kamu mau Nanti dalam proses mencapai goal kamu, kan ada kejadian-kejadian tuh Nah dari kejadian-kejadian itu, yang membuktikan bahwa kamu mampu Walaupun cuma sedikit mungkin, sedikit bukti bahwa kamu mampu Catat di buku jadi kamu buat buku, tulis judulnya bukti bahwa aku mampu, judulnya itu. Nomor 1 kamu tulis, nomor 2 kamu tulis, nomor 3 kamu tulis bukti-bukti walaupun sedikit yang yang menyatakan dengan jelas bahwa sebenarnya lu mampu. Contoh nih, misalnya kamu ingin berbisnis online, pengen punya penghasilan 1000 dolar per bulan dari online. Langkah pertamanya, mungkin kamu ikut kursus, iya kan luarin duit berani buat kursus, jebret, bagus. Langkah berikutnya, kamu kan praktek tuh sama si mentor kamu kalau bisnis online. Nah, ketika kamu sekedar bisa buat email aja yang sebelumnya nggak bisa, belum dapat duit loh, sekedar bisa buat email, kamu tulis di buku, gue bisa buat email sendiri. Ngerti ya? Jadi kemajuan itu, teman-teman, nggak -teman, harus besar. Kemajuan sedikit itu jauh lebih penting tapi yang penting adalah kamu tulis supaya kamu bisa menghargai diri sendiri dan menemukan bukti bahwa kamu mampu. Itu yang penting. Jadi nanti setelah buktinya itu terkumpul, teman-teman, kamu tinggal baca tuh buku dan kamu bisa berkata dengan diri kamu sendiri bahwa eh, ternyata gue mampu ya, ini buktinya. Ternyata gue mampu loh. Dari situ, percaya atau enggak, ketika kamu melihat bukti bahwa kamu mampu, PD kamu akan keluar dengan sendirinya. PD kamu akan keluar secara alami dengan sendirinya tanpa kamu buat-buat. Percaya atau enggak itu fakta. Ya, dan ketika PD kamu sudah keluar dengan sendirinya teman-teman, nggak -teman, usah kamu pikirin goal itu tiba-tiba akan lebih gampang tercapai karena kamu PD. Itu kuncinya. Ya. Jadi, coba lakukan apa yang saya katakan tadi. Ketika kamu melakukan itu dengan baik dan rutin, disiplin Catat di buku kamu tadi kemajuannya apa aja, buktinya apa aja kalau kamu bisa, rasakan bedanya. Dalam waktu kurang lebih mungkin gak sampai 6 bulan, kamu sudah ada perkembangan besar untuk mencapai tujuan yang kamu mau. Karena pada dasarnya sekali lagi, kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau selama kamu percaya diri dan tetap maju. Cuman dua, percaya diri dan tetap maju. Gunakan cara yang saya ajarkan tadi, dan kamu lihat hasilnya, dan rasakan bedanya. Oke, lakukan ya. Kita ketemu lagi di audio dan video berikutnya. Laporkan hasil kamu di bagian komentar di bawah. Jadikan pengalaman kamu menjadi inspirasi buat teman-teman di pagar kehidupan. Masih bareng saya, Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Selalu keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.